Pak Faisal, banyak kalangan yang berkeyakinan cadangan minyak di bumi Nusantara cukup besar, atau sekitar 80 miliar baral. Tapi kita tetap saja kritis menghadapi sumber energi yang satu ini, Pak. Sumber masalahnya sebetulnya lebih pada penurunan produksi ketimbang peningkatan harga. Sepanjang lifting minyak di atas 950 ribu barrel per hari, itu pengaruh kepada APBN-nya bisa dikatakan minimal. Karena apa? Karena setiap kenaikan 10 dolar harga minyak dari asumsi yang 60 nah tapi menjadi masalah kalau produksi turun terus sebagaimana perkiraan lifting tidak mampu memenuhi asumsi asum ribu melainkan diperkirakan hanya 910 ribu Nah akibatnya itu pengaruhnya ini kan yang menjadi momo Oleh karena itulah kita berharap ada langkah-langkah nyata untuk membuat produksi minyak tidak merosot. No Kedua adalah bagaimana mengurangi inefisiensi di Pertamina. Karena Pertamina ini untuk memproduksi satu barrel e, minyak mentah, itu membutuhkan biaya sen. Dari data yang Anda sebutkan, perlukah ada kebijakan instan di sektor ini? Saya punya datanya, Dari industri minyak ya Dari komunitas industri minyak Bahwa 93% produksi itu Dari sumur Yang kontraknya di bawah tahun 90 Jadi memang tua semua Dan mengapa Terjadi penurunan produksi Karena tidak terjadi investasi baru Sumur tua masih bisa Ditingkatkan produktivitasnya dengan Mengebor lebih dalam Tapi mengebor lebih dalam itu Butuh peralatan baru Investasi baru dan sekarang kebijakan pemerintah itu tidak memberikan pengecualian pajak kepada impor barang-barang modal di minyak untuk temporerius gitu. Jadi kembali kebijakan pemerintah yang tidak sigap hingga menyebabkan memang produksi secara alamiah menurun terus. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.